Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'at Kita masuk pada penjelasan Dalil Bab yang ke-21 Yaitu bab Maja'a annal gulua fi quburis salihin yusairuha uthana tu'badu min dunillahi tabaaraka wa ta'ala Bab bahwa bersikap melampaui batas terhadap kubur orang-orang saleh <coughs> menjadi penyebab kubur orang-orang saleh tersebut Menjadi penyebab kuburan tersebut disembah Menjadi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala Dalam bab ini terdapat tiga dalil Yang pertama, hadith yang diwetakan Imam Malik Dan hadith ini sahih Rawa Malik fi muwatta Riwayat kan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma la taj'al al qabri wathanan yu'badu." Ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Isy tat daghabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid Sungguh sangat keras murka Allah kepada satu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid Ishtadda ghadabullah sangat murka Allah ala qaumin kepada satu kaum ittakhadhu qubur anbiayi masajid yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid Di dalam hadis ini, Alaihullah rahimahni wa rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan sikap diantara umatnya terhadap makam beliau. Khawatir kalau-kalau. akan meniru apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka yaitu bersikap melampaui batas terhadap kuburan nabi mereka sampai kuburan nabi mereka menjadi sesembahan selain Allah Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap dan berdoa kepada Allah agar jangan sampai kubu jangan sampai makam beliau dijadikan sembahan selain Allah disembah di tengah tengah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab beliau mengkhawatirkan hal itu bahwa murka Allah sangat besar kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah dan barang siapa yang melakukan hal ini tentu satu hal yang menyebabkan kemurkaan Allah, kemurkaan Allah yang sangat besar tersebut, yang sangat tersebut, e, besar tersebut mengenai pelakunya. Dan ini perkara yang sangat berat bagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat kasih sayang terhadap umat beliau. Dia tidak ingin ada Kesyirikan di muka bumi Apalagi kalau kesyirikan itu Terkait dengan Penyembahan terhadap Beliau Sallallahu alaihi wasallam Maka dari hadis ini Dapat disimpulkan bahwasannya Sikap hulu terhadap kuburan Ini menjadi penyebab Kuburan tersebut Bisa disembah Kuburan tersebut, kuburan tersebut disembah, yaitu statusnya sebagai sembahan selain Allah Subhanahuwataala. Ini terisyaratkan dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Maladajjal Kubri Wasanan Yu'abd, yang di situ mengisyaratkan sebab kuburan itu disembah adalah pada kalimat yang sesudahnya, yaitu ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid mereka mengambil kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah Jadi berawal seseorang salat di sisi kuburan orang saleh salatnya menyembah Allah cuma dilakukannya di sisi kuburan orang saleh Awalnya seperti itu, kemudian menjadi terbiasa Kemudian digoda oleh syaitan Akhirnya menyembah Orang soleh tadi atau, atau menyembah Kuburan tersebut Sehingga pantaslah e, Dibawakan hadis ini dalam judul Bab penjelasan tentang sikap Gulu terhadap kuburan orang soleh Ini bisa menjadi penyebab e, Kuburan tersebut disembah <tuh> Itu inti Dari judul bab tersebut dan Uh, hadis tersebut. Wal ibn Jarir bi sanadihi An Sufyan An Mansur An Mujahid. Dan diriwayatkan oleh Ibn dengan sanatnya dari Sufyan dari Mansur dari Mujahid. Afaratul Lad wa al-Uzza, ayat yang sudah kita pelajari. Qala kana yalutulahum lahum as-sawiq wa mata kana yalutulahum lahum as-sawiqah fa mata fa aqafu fa aqafu ala qabrihi kemudian di dalam matan ini mujahid berkata karena ini perawi yang paling terakhir tadi disebutkan dalam mujahid berkata allata Al-Lata Dahulu adalah orang yang Mengaduk Tepung Untuk Atau mengaduk adonan Tepung Untuk dihidangkan Bagi Jama'ah haji Fah mata Lalu Dia meninggal dunia Fa'akafu ala qabrihi mereka pun akafu yaitu e, berdiam diri di sisi kuburan tersebut. Wa kadza Abu al-Jauza' 'an Ibn Abbas. Dan demikian pula yang diriwatkan oleh al-Jauza' dari Ibn Abbas. Kana ya lil hajj. Dulu dia memiliki amal, e, dulu dia beramal soleh dalam bentuk apa? Ya luttus yaitu mengadon adonan tepung. Hmm. Untuk sebuah makanan yang dihidangkan kepada orang yang menunaikan ibadah haji. Tentang masalah ini ayat surah an najm ayat 19 ini sudah berlalu penjelasannya. Wa Maka sisi keterkaitannya bahwasanya sebab disembahnya Al-Ata Al adalah sikap gulu terhadap uh, kuburan Al-Ata Al ini. Hingga menjadi sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tinggal disesuaikan e, pembacaannya bagaimana apakah al-lata ataukah al-lata tanpa tajdid jika yang dimaksud adalah kuburan tinggal disesuaikan penyebutannya karena kalau itu sebagai e, dibawakan sebagai kuburan yang disembah selain Allah maka Cara bacanya ada tersendiri Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu Kemudian Yang ke Bab yang ke-22 Bab yang ke-22 Bab Majaa. Fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam jana'a at-tauhid wa sadda hi kulli tariqin yuwassilu ila syirk Bab penjelasan tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid masyarakat dan upaya beliau menutup semua jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan Penulis rahmatullah ta'ala pada bab sebelumnya Ini memang sudah menjelaskan tentang bagaimana penjagaan beliau terhadap tawid masyarakat Namun pada bab ini Walaupun ada sisi kesamaannya Hanya saja penulis hendak menekankan penjagaan yang khusus Sebagaimana disebutkan di dalam, diantara uh, dalil yang akan dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Sehingga sebetulnya, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya tadi, bahwa bab ke 20, juga demikian 21 dan 22, ini hakikatnya masih menunjukkan penjelasan tentang kasih yang Rasulullah SAW dalam bentuk menjaga umatnya agar tidak rusak tauhid, amalan tauhid mereka. Dalil yang pertama yaitu surat At-Taubah ayat ke-128. dalam surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman Lahat jauh min anfusikum anzidun alaihi ma'ani tumpahirun alaiqum bil mu'minin rauful rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri berat rasa olehnya penderita penderitaan kalian sangat menginginkan keselamatan untuk kalian. Saya ulangi sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian amat belas kasihan. Lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengkabarkan kepada hamba-hambanya dalam bentuk menunjukkan anugerahnya yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Bahwasannya Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul yang Termulia Dari jenis mereka Dengan bahasa mereka Ciri khasnya adalah Beliau sangat berat Kalau ada satu suatu kemudaratan Atau satu bahaya Yang mengenai mereka Satu gangguan yang mengganggu mereka Dan beliau sangat semangat Untuk memberi petunjuk kepada mereka Dan sangat semangat Kalau manfaat itu didapatkan oleh kaumnya dan beliau, beliau sangat kasih sayang terhadap kaum mukminin. Maka keterkaitan dengan hadis ini ketika disebutkan sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam seperti itu, maka ini berkonsekuensi Bahawa beliau tentu tipe yang suka memperingatkan manusia dari kesyirikan memperingatkan agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan itu konsekuensi dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam konsekuensi disebut beliau saya ulangi konsekuensi beliau disebut memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Di konsekuensi, beliau disebut sebagai sosok orang yang memiliki uh, dua sifat yang terkait dengan hal ini disebut dalam ayat ini adalah, uh, ya, sifat semangat dan juga demikian singkat, sifat uh, semangat memberi petunjuk dan juga demikian sifat uh, berat ketika ada bahaya yang menimpa umatnya dan juga demikian yang ketiga raufur rahim yaitu amat belas kasih sayang kepada orang-orang mukmin tiga sifat itu atau empat sifat itu dari empat sifat yang disebutkan di dalam apa di dalam ayat ini ini menunjukkan konsekuensi bisa diambil kesimpulan konsekuensinya apa Beliau semangat memperingatkan umatnya agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Mengapa demikian? Karena kesyirikan adalah bahaya yang terbesar. Dosa yang terbesar. Sedangkan beliau tidak ingin sedikit pun bahaya mengenai kaumnya. Begitu cara pengambilan dalilnya. Sehingga pas ayat ini dibawakan pada judul bab. Penjelasan tentang penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid masyarakat dan upaya beliau menutup setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian hadis yang berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alū buyūtakum qubūran." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai Kuburan walataja alu kubri aida dan janganlah kalian jadikan kubura, kuburanku sebagai tempat hari raya, tempat untuk pelaksanaan hari raya. Nanti insyaallah kan saya, saya sampaikan penjelasannya. Wassallu alaikum fa inna salatakum tablughunih itu kuntum dan ucapkan salawat untukku. Karena sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ikhwan fila rahimani wa rahimakumullah. Mari kita pelajari kandungannya. Ada tiga kalimat. Yang atau ada tiga hal yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, la takaluk buyutakum kuburo. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian kosong dari aktivitas zikrullah dan solat sunnah serta membaca Al-Quran. Kalau, kalau dikosongkan dari peribadatan maka jadilah seperti kuburan. Karena kuburan di dalamnya yaitu di areal pekuburan bukanlah tempat untuk melakukan peribadatan yang seperti itu. Kuburan adalah sebuah lubang yang gelap, yang kosong dari aktivitas peribadatan seperti itu. Kecuali yang memang Allah takdirkan untuk disinari. Karena mayat yang dimakamkan di situ sewaktu di dunia ada keimanan yang menyebabkan Allah Ta'ala menyinarinya. Maka di sini, ikhwani Allahumma warahmatullah, anjuran kepada kita untuk memamurkan rumah-rumah kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau rumah itu kosong dari zikrullah maka penghuninya itu sangat memungkinkan hidup dengan kejahilan. Ketidak berilmuan. Kelalai atau kelalaian. Dan ini seperti orang yang mati hakikatnya. Yaitu tidak bisa melakukan aktivitas dikruhullah tersebut. Dari satu sisi hakikatnya ada sisi kesamaan dengan orang yang meninggal dunia. Apalagi kalau sudah kosong dari zikrullah, dari mengingat Allah, ditambah lagi dengan makmur dengan zikrunas. Makmur dengan mengingat manusia atau zikrul asya, mengingat barang-barang, mengingat dunia, lewat pesawat televisinya, atau lewat HP-nya, atau lewat dan seterusnya. Maka tambah lagi Sebis, mas, sangat mungkinkan sebagai sumber dari kerusakan. Kemudian, Akhwani Berikutnya kalimat yang kedua, wala taj'alu qabri ida. Dan janganlah kali, kalian jadikan kuburanku sebagai al-Aid. Apakah ini maksud dengan al-Aid? Yaitu satu istilah. Untuk sesuatu yang berulang. Pada suatu hari. Atau pada suatu. Dalam sepekan. Atau dalam. Uh, sebulan. Atau dalam setahun. Maka. Inilah dinamakan dengan Eid. Yang. Terkandung makna. Adanya pengulangan. Sedangkan Eid. Itu terbagi menjadi dua. Eid zamani. Dan Eid makani. Eid tempat. Eid. Aid e, masa waktu, Aid tempat. Adapun Aid zamani, yaitu masa seperti Aidul Fitri, seperti Aidul Adha. Inilah hari raya kaum Muslimin, hari raya dalam Islam yang disyariatkan untuk dirayakan dengan melakukan peribadatan. Wal-Aid az-zamani dan hari raya yang terkait dengan masa ini ada yang terlarang yaitu hari raya-hari raya yang bid'ah yang tidak ada ajaran atau tuntunannya di dalam Islam dan juga demikian hari raya perayaan-perayaan yang diharamkan yang dalamnya terdapat kemaksiatan-kemaksiatan eh, Hari raya, hari raya jahiliyah. Hari raya, hari raya untuk merayakan simbol merayakan penyembahan terhadap Tuhan selain Allah, ini termasuk di dalamnya. Atau hari raya non-Islam itu termasuk di dalamnya. Adapun hari raya yang terkait dengan makani yaitu tempat juga ada yang disyariatkan dan ada yang diharamkan. <tuh> yang disyariatkan adalah misalnya berkumpul di masjid pada sehari semalam lima waktu melakukan solat berjamaah lima waktu. Inilah ait makani yang mashrool raya. Sesuatu aktivitas yang uh, dilakukan di tempat Suatu tempat secara berulang Itulah inti hari raya Inti uh, perayaan Saya ulangi Kalau hari kan terkait dengan masa tadi Inti perayaan Tempat Yaitu suatu aktivitas dilakukan di sebuah tempat secara berulang Dan contoh yang disyariatkan adalah Salat berjamaah lima waktu Dan juga demikian Berkumpul dalam sepekan untuk melakukan salat jumat Ini termasuk Eid makhani yang disyariatkan. Juga demikian berkumpul di Masjidil Haram, di Mina, di Arafah, di Musdalifah pada hari-hari haji. Ini juga termasuk perayaan tempat. Eid makhani bukan hari raya tempat tapi perayaan tempat. Perayaan yang terkait dengan tempat yang disyariatkan. Adapun perayaan yang terkait dengan tempat yang diharamkan adalah berkumpul di sekitar kuburan. Sama saja apakah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa lagi selain beliau. Dan juga demikian safar ke menuju mengunjungi kuburan tersebut dan mengulangi safar tersebut. Karena kan ada unsur pengulangan kalau perayaan atau id itu. Untuk apa? Berulang-ulang secara rutin, bahkan bisa jadi mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang saleh tersebut dalam rangka untuk bisa berdoa di sekitarnya atau sholat di sekitarnya. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai aid. Yaitu perayaan Baik yang terkait dengan tempat maupun yang terkait dengan <kuh> eh, Rasulullah s.a.w. melarang kuburan eh, sebagai, yaitu sebagai tempat untuk ibadah Karena kuburan berarti terkait dengan tempat Yaitu untuk sholat di sekitarnya Atau untuk berdoa di sekitarnya Dan melakukan itu secara rutin misalnya Atau berulang-ulang jadi konteksnya di sini aid maka untuk sabda rasulullah saw. Lata jalukobria ida. Sehingga larangan beliau saw menjadikan kuburan sebagai aid itu maksudnya <tuh> melarang kuburan dijadikan sebagai tempat berkumpul. Yang di sekitar situ Orang-orang melakukan ibadah Atau manusia melakukan beribadatan Maka ibadah tidak disyariatkan Dilakukan di sisi kuburan Tidak kuburan para nabi Tidak kuburan para rasul Tidak kuburan selain mereka Dari kuburan orang-orang Yang salah Karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu Kecuali Terkait dengan Ibadah yang memang Ada dalilnya yang terkait dengan Adab-adab eh, di kuburan Itu juga ibadah Misalkan mengucapkan salam Atau kemudian yang lainnya Kecuali yang dikecalikan oleh dalil kecuali, eh, kecuali saya ulangi Yang dikecalikan dalam dalil yang seperti itu Tentu hal yang Mudah difahami Karena memang ada dalilnya Kemudian, namun pada asalnya namanya kuburan itu bukan tempat peribadatan, apalagi sampai berulang-ulang melakukan peribadatan di situ, bukan tempat untuk duduk-duduk uh, berkumpul di situ, kemudian dikir bareng, kemudian bertabaruk dengan kuburan, kemudian berdoa atau kemudian apa sholat di sekitarnya, bahkan sampai safar dari negeri seberang ke kuburan tertentu, maka yang seperti ini berarti telah kalau ada yang melakukan seperti ini, berarti telah menjadikan kuburan sebagai id jahiriya, id yang diharamkan Kalimat yang ketiga Wasallu alayya salatakum tabluguni haythu kuntum dan berselawatlah bagiku karena sesungguhnya selawat yang kalian ucapkan sampai kepada aku Dimanapun kalian berada. Ini perintah untuk berselawat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Quran kita juga diperintahkan Untuk melakukan hal itu Untuk melakukan perbuatan tersebut Kalau salawat itu dari Allah Maka maksudnya adalah pujian Allah atas hambanya Di sisi malaikat muqarrabin Kalau salawat itu dari malaikat Maka maksudnya istighfar Kalau dari manusia Maka maksudnya adalah doa Sallu alayyah Ini menunjukkan perintah berselawat dan ini menunjukkan disyariatkannya berselawat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ucapan selawat seseorang itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia di seberang timur, di negeri barat dan seterusnya di mana saja tempat di belahan bumi ini akan sampai salawat yang diucapkan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sampai kepada beliau. Maka kalau disebutkan dimanapun salawat diucapkan akan sampai kepada beliau maka tidak ada pengkhususan harus diucap tidak ada pengkhususan satu pun dalil yang menunjukkan bahwa ada keistimewaan yang lebih kalau eh, salawat itu diucapkan di sisi makam beliau bahkan dijelaskan ulama kalau seseorang itu maksudnya adalah mengunjungi makam beliau itu maksudnya adalah khusus untuk bersolawat saja maka ini terlarang. Tetapi kalau maksudnya adalah mengucapkan salam sebagaimana yang disyariatkan maka ini apa? Hal inilah yang mashruh, hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalil yang, ya, dalil ini uh, hadis yang sahih ya. Adapun dalil yang berikutnya juga demikian sahih. Ru'ahu fil muhtarah itu tidak disebutkan uh, siapa perawinya. Tetapi al-muhtarah adalah satu <tuh> kitab yang ditulis oleh al-diya al-maqdisi. Oleh karena itu, bisa disilakan ditambahkan di dalam hadis tersebut. Hadis Ali ibn al-Husayn ini, al-Husayn ini diriwatkan, kalau dalam matan disebutkan ruwahu fil mukhtarah. Diriwatkan hmm, di dalam al-mukhtarah. Siapa yang meriwatkan tidak disebutkan. Yang meriwatkan adalah abdiya al-maqdisi dalam kitab al-mukhtarah. dan hadis ini sahih dengan penguat-penguatnya Wan al-ibni al-Husain al-Husain Dan dari Ali Ibn Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin Puasannya beliau melihat seseorang yajiu ila furjatin yang datang ke salah satu suatu celah. Saya ulangi, yang datang ke mendatangi atau mengunjungi suatu celah kanat Enjako beri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. yang celah tersebut itu ada di sekitar makam Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Feyadkhulu fiha. Kemudian Orang itu masuk ke dalamnya. Faya da'u fanahu. Kemudian dia berdoa, lalu Ali ibn al Husain melarangnya. Waqalah dan Ali ibnu al Husain bukan Ali bin Abi Talib, mengatakan Allahu hadisukum haditha. Tidakkah ingin Aku kabarkan kepada para kalian suatu hadis. Sami'tuhu min Abi yang saya dengar dari bapakku, an dari kakekku, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal la tattakhidhu qabri 'aida. Beliau bersabda La tetak hidu kubri janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai Aid Wala buyu takum dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fainna taslimakun, taslimakum ya bluguni ainama auhihu kuntum. Karena sungguhnya salam yang kalian ucapkan itu akan sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Demikian eh, Kurang lebihnya Kata-kata Aw -kata, haithu eh, Yang inti mananya sama Atau Diunggapkan dengan kata haithu Ainama diung, Atau diunggapkan dengan kata haithu Itu inti artinya sama Baik Ikhwan fila rahimani wa rahimakumullah Perhatikan di sini judul bab adalah Maja'a fi himayatil mustafa Penjelasan tentang penjagaan Rasulullah SAW terhadap tauhid masyarakat Dan upaya menutup beliau Upaya beliau menutup setiap jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan korealisinya sangat jelas sekali ketika seseorang menjadikan kuburan sebagai id maka ini akan lurus dengan upaya menutup pintu atau cocok dan sesuai dengan upaya menutup pintu pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Lalu pertanyaannya, apakah orang tadi itu telah menjadikan kuburan sebagai Eid. Kalau melihat kisahnya tadi, maka berikut penjelasannya sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala. bahwa kuburan Rasulullah, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumahnya, berada di kamar Aisyah. Dan di salah satu dari dua temboknya ada celah. Orang ini mengetahui adanya celah tersebut. Kemudian apa yang dilakukan orang ini? Dia berulang-ulang datang dan masuk di celah tersebut. Dan apa yang dilakukan? Dia berdoa di sisi kuburan, di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala perbuatannya berulang seperti itu dan yang dilakukan adalah berdoa di sisi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pantas kalau dibawakan dalil oleh Ali bin Husain yang melihat orang tersebut, bahwa intinya jangan engkau lakukan itu, jangan engkau datangi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara berulang tersebut, itu akan mengantarkan kepada kesyirikan karena berulang ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa di sisinya. Ini merupakan salah satu wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan yang wajib diingkari, dan hal ini diingkari oleh Ali bin Al-Husain di dalam kisah tersebut. Oleh karena itu, olehkan itu, itu pantas kalau dibawakan hadis sebagai dalil pengingkaran tersebut ialah tetap itu kubri aida, sabda Rasulullah SAW. Janganlah kalian mengambil kuburanku sebagai ait. Dan sama dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang tadi, yaitu secara berulang mendatangi celah tersebut. Apa yang dilakukan berdoa di sisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa La Buyutakum Ini sudah berlalu penjelasannya. Fa'inat Aslimakum Ya Bluguni Ainama Au Haythu Kuntum. Baik, dengan demikian, kalau makam Rasulullah SAW saja terlarang dikunjungi secara berulang-ulang untuk mengkhususkan berdoa di situ karena apa? Karena meyakini akan keutamaan beribadah doa di situ, itu saja makam Rasulullah SAW saja terulang untuk dijadikan tempat seperti itu, apalagi makam selain Rasulullah SAW yang mungkin di hari-hari tertentu. Di bulan-bulan tertentu mungkin Muharram kah atau apa Kemudian agenda-agenda wisata Yang dinamakan dengan wisata leisure Itu dilakukan secara rutin secara berkala Bahkan Apalagi kalau sampai punya keyakinan Kalau tidak melakukan seperti itu nanti kualat Ini tambah parah lagi Yang seperti ini Kemudian Ikhwan fila rahimani wa rahimakumullah Mari kita Lanjutkan Bab uh, yang ke-23 Bab yang terakhir dari materi Yang kita ambil Di daurah ini Kalau nanti ternyata uh, kurang sedikit belum selesai, maka kita akan selesaikan habis duhur langsung. Kalau misalkan tinggal satu, apa? dua hadis habis duhur langsung. Kalau selesai sebelum duhur, insya Allah kita akan uh, menutup daurah ini. Bab yang ke-23 Maja'a anna ba'dohadil ummah Ya'budul awthan Bab Penjelasan tentang Bahawa sebagian umat ini Ada yang menyembah patung Saya ulangi ada yang menyembah berhala Yaitu Sesembahan selain Allah Kandungan bab ini, tak pada sebagian bab-bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang batalnya syirik dan upaya menutup sarana-sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Penjela <coughs> Bahwa penjelasan yang seperti itu dan peringatan yang seperti itu bukanlah sesuatu yang sia-sia dan jauh dari kemungkinan terjadinya kesyirikan di tengah umat ini. Jadi Rasulullah Sallallahu Sallam menjelaskan tentang batilnya syirik, tentang penetapan e, benarnya tauhid dan upaya e, menutup saran-saran yang mengantarkan kepada kesyirikan. Diulang-ulang penjelasan tentang masalah tauhid itu bukan e, kemudian diperingatkan secara berulang juga e, umat ini. E, jadi dijelaskan tauhid, saya ulangi jelaskan tauhid dan dijelaskan tentang syirik secara berulang itu bukan hal yang sia-sia. Itu bukan hal yang jauh dari kemungkinan, kekhawatiran kemungkinan terjadi apa? Terjadi kesyirikan di tengah di tengah umat ini. Oleh karena itu pada bab ini penulis hendak menjelaskan bahwa berdasarkan khabar dari wahyu Allah, kesyirikan itu pasti terjadi di tengah-tengah Umat ini karena kesalahan dari pelakunya tersendiri. Jadi bab ini penulis hendak menjelaskan kesyirikan di tengah umat ini pasti terjadi berdasarkan dalil. Bab ini dimaksudkan. Sebagai bantahan terhadap para penyembah kubur yang menyatakan syubhat bahawa tidak mungkin orang yang mengucapkan syahadatain asyhadu alla illallah wasyhadu annuhahmadan abduhu wa rasulu tidak mungkin orang yang mengucapkan syahadatain yaitu kaum muslimin umat rasulullah saw tidak mungkin akan mereka ini akan melakukan kesyirikan yang Mereka berdalil yang terkadang mereka berdalil dengan sebuah hadis yang disangka menunjukkan hal itu. Disangka dengan dalil ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin di tengah kaum muslimin ini terjadi kesyirikan. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan lima muslim, Inna syaitona qat aisa." Saya ulangi, Qat aisa an ya'budahu." Al-Musallun fi jaziratil Arab Walakin fit tahrish Bainahum Bahwasannya syaitan Saya ulangi, sesungguhnya syaitan Telah Putus asa Disembah oleh orang-orang yang Melakukan sholat Di Jazirah Arab Akan tetapi Melakukan merusak hubungan di antara mereka. Akan tapi syaitan melakukan hubungan yang merusak di antara mereka. Padahal, ikhwanillah rahimani warahmatullah. <tuh> Maksud dari hadis ini sudah dijelaskan oleh para ulama. bahwa diantara tafsirannya banyak tafsirannya ini yang diantara tafsiran-tafsiran tersebut tidak ada satupun bisa jadi menjadi apa alasan bagi e, kuburiyun penyembah kubur untuk e, menyampaikan bahwasanya tidak mungkin orang yang mengucapkan syadaten kemudian melakukan kesyirikan. Di antara tafsiran, salah satu tafsirannya saja, puasanya itu yang ada pada diri setan. Itu anggapan setan saja, begitu. Ketika melihat betapa dakwah kaum muslimin meluas, diterima di berbagai tempat, maka setan putus asa. Dan itu anggapan setan. Tetapi Allah mentakdirkan lain Ketetapan Allah lain Bertentangan dengan anggapan syaitan tadi Berdasarkan dalil yang akan kita pelajari Pada bab ini Berdasarkan dalil-dalil Yang akan kita pelajari Di bab ini Dan dalil-dalil yang ada di bab ini, Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, Dalil pokoknya, Semua dalil yang ada dalam bab ini, itu Ada, ada satu dalil pokok. Yang selainnya, dalil-dalil yang lainnya, Itu kembalinya ke dalil pokok ini. Apa itu? Yaitu dalil yang keempat. Dalil dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Imam Muslim mak apa maksud dalil pokok bahwa seluruh dalil-dalil selainnya itu dengan mudah dibisa difahami wajudalahnya kalau kita paham dalil pokok ini, dalil yang keempat ini, oleh karena itu insyaallah kita akan mempelajari dalil yang keempat terlebih dahulu insyaallah ta'ala. An Abi Sa'id Al Khudri, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Saya ulangi eh, di dalam riwayat ini disebutkan Al Khudri, An Abi, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qal dari Sa'id, dari Abi Sa'id, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu anna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda la tattabi'u anna sanana manggana qablakum hadzwal quddati bil quddati sungguh benar-benar kalimat ini itu kalimat Takkit yang ada Takdirnya, yaitu Penentuan kata yang tidak disebutkan Tapi sesungguhnya terkandung di dalamnya Yaitu apa? Sumpah Wallahi Yang e, disebutkan Sebelum Latat tabiwa'unnah Hal itu ditunjukkan pada Lam Yang ada pada La Sebelum tattabi'unna yang itu menunjukkan adanya sumpah. Demi Allah sungguh benar-benar kalian akan mengikuti sanana mangganan qiblahkum tradisi orang-orang sebelum kalian. Hadwal kudzati bil kudzati Yaitu Hadwal kudzati bil kudzati ini Al kudzah itu uh, Bulu anak panah Anak panah kan memiliki dua bulu Kita lihat bulu itu benar-benar Sama Seimbang agar larinya anak panah itu juga Lurus Simetris Seimbang Maka Hadwal kudzati bil kudzati Wallahu ta'ala alam so'ab Karena ini adalah ungkapan Menunjukkan demikian apa Demikian benar-benar menirunya Yaitu tradisi orang-orang sebelum Umat Rasulullah sallallahu SAW ini Maka Barangkali secara bebas Bisa Diterjemahkan dengan Yaitu dengan persis sungguh, Demi Allah Sungguh kalian akan benar-benar Meniru tradisi Orang-orang sebelum kalian Secara persis Atau kalimat yang semisal itu Kalau mau Diterjemahkan yang lainnya Karena ini ungkapan seibaratnya seperti eh, kesamaan antara bulu anak panah yang satu dengan bulu anak yang panah yang lain, kan persis seimbang simetris. Jadi ini kalau umat terdahulu dimperlihatkan bulu eh, anak panah itu adalah tradisi dari umat yang terdahulu, misalnya, maka kalau bisa diungkapkan seperti itu, maka apa? Yang akan mengikutinya dari Umat Rasulullah S.A.W. juga sama persis. Kalau seandainya bisa diungkapkan seperti itu. Yang jelas ini kalimat ungkapan yang menunjukkan kesamaan persis. Dari sisi apa kepersisan, kepersisan eh, kelakuannya? Dari sisi asal perbuatan, pokok perbuatan. Kalau perbuatannya misalnya e, menyembah kuburan, ya ini sama-sama menyembah kuburannya, begitu. Adapun kuburannya kuburan mana yang disembah dan seterusnya perincian seperti itu e, tidak yang dimaksud dalam hadis ini. Tetapi pokok perbuatannya sama. Hatta lauda khulu juhro dubbin la da khultumuh. Sampai pun mereka, yaitu maksudnya umat eh, maksudnya siapa maksudnya orang-orang sebelum kalian kalau dikaitkan dengan mangkana kau belaku sini masuk johro dap bin kelobang semacam biawak karena dap tidak eh, cocok diartikan biawak dap itu mungkin kalau mau kata pakai kata biawak, ya biawak jauh biawak Arab, begitu. Karena secara eh, sudah saya eh, perhatikan baik itu videonya maupun apa namanya eh, spesiesnya bahkan ini urutan urutan apa spesies spesiesnya mulai dari kingdom, phylum sampai kelas sudah saya perhatikan. Nah, agar tidak menerjemahkan tanpa ilmu Maka bisa saya pastikan Ini tidak sama dengan biawa Tidak sama dengan biawa nah, Sebetulnya mau saya bacakan Apa namanya Kerajaannya kelas urdo familinya Tapi uh, Kita sudah lima nah, ya. word Baik Laudah kalu johrod bin, kalau seandainya mereka masuk ke lubang semacam biawak, laudah kal tentulah kalian akan masuk pula, yaitu mengikuti mereka ini, meniru mereka ini, begitu maksudnya. Kalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, al Yahuduan Nasara, apakah yang dimaksud adalah mereka itu adalah Yahudi dan Nasara? Kalafaman. Kemudian Rasulullah SAW di sini dalam hadis ini. Menjawab, Faman. Maka siapa lagi kalau bukan mereka itu? Akhrojah diungkapkan oleh Al Bukhari dan Imam Muslim. <Suh> <Suh> <Suh> Dalam hadis ini mengandung pelajaran yang besar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan satu khabar yang mananya larangan. <Suh> dari melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang disebutkan dalam khabar tersebut dan penggabaran bahwa tidaklah Yahudi dan Nasora meninggalkan sesuatu tradisi yang menjadi ciri khas mereka kecuali akan dilakukan oleh sebagian umat ini orang sebagian orang-orang yang ada di umat ini Walaupun itu perkara-perkara yang sebetulnya sepilih Tapi menjadi tradisi mereka, Yahudi dan Nasoro, menjadi ciri khas mereka Maka diikuti Dan kabar ini benar-benar dikuatkan dengan beberapa penguat Adanya Lam Takkid, adanya nun, takkid. Sungguh, benar-benar, adanya sumpah yang ditakdirkan. Yaitu yang tidak disebutkan namun kalau disebutkan ada e, wallahi. Ini benar-benar kita wajib percaya. Dan juga diibaratkan kesamaan, peniruan apa orang-orang e, di tengah umat Rasulullah SAW. Terhadap tradisi Yahudi dan Nasoro Diperumpangkan seperti apa Seperti dua bulu Anak panah Yang seimbang, yang simetris, yang sama Ini menunjukkan penyerupaannya Sampai detail Benar-benar persis Benar-benar yang terjadi dahulu Akan terjadi sekarang Nah dari situlah Dahl-dahl yang lain bisa kita bawakan ke sini Setiap ada dalil yang menyebutkan bahwasannya Yahudi dan Nusoro dulu pernah melakukan demi, dulu, apa, dulu pernah melakukan demikian demikian. Ya sekarang pun akan ada itu berdasarkan kabar Wahyu Allah ini. Kalau dulu pernah ada yang menyembah selain Allah sekarang pun juga ada. Maksudnya di masa umat Rasulullah SAW ada pun waktunya besok kemarin dan seterusnya itu yang yang penting di tengah-tengah umat Rasulullah SAW. Hmm. Bahkan sampai diungkapkan oleh Rasulullah SAW Bentuk kesamaannya itu Sampai masuk ke lubang semacam dhub pun Itu akan diikuti pula Ahli perlubangan Mengatakan Ya dalam penjelasan disebutkan begitu Ahli perlubangan Perlubangan hewan maksudnya ini mengatakan bahwasanya lubang dob itu punya ciri-ciri Lubang dob itu punya ciri-ciri Yang pertama berkelok-kelok Baru sedikit turun Antum coba lihat videonya nanti ya Turun kemudian belok Turun kemudian belok Belok-belok Sulit berkelok-kelok Satu Ini menggambarkan kesulitan Kemudian yang kedua ada binatang-binatang eh, yang berbahaya. Jika tidak salah ingat seperti itu, seperti kala jengking dan yang misalnya Dua. Kemudian yang ketiga jorok. Tiga. Yang keempat juga lubangnya sempit. Ini semakin menanjakan kesulitan. berarti sem, uh, sulit karena sempit dan berkelok-kelok, kemudian jorok uh, kemudian bahaya tiga ini terkumpul kalau seandainya mereka masuk ke lubang top maka kalian juga akan tentu, akan pastilah kalian akan mas masuk juga meniru mereka artinya seandainya pun Yahudi dan Nasoro itu tradisinya Sifatnya tiga ini, sulit, bahaya Dan apa Dan kotor, jorok Akan diikuti juga Coba uh, Apa namanya Akhlak-akhlak uh, yang buruk itu hmm? Itu Kan impor itu, bukan dari kaum muslimin Coba kita perhatikan uh, Lesbi dari mana kita berikan tradisi apa namanya uh, Homo dari mana Itu kan jorok Kotor, jelek Sampai pun masalah-masalah yang sepele pun Yang sudah Sulit Dan hal itu hal yang sepele sebetulnya Bukan perkara Menjadi kebutuhan pokok Primer Kalau enggak jadi mati orang, kalau enggak terpenuhi <tuh> Itu saja juga Kalau itu ciri khasnya Yahudi atau Nasora akan ditiru Coba yang suka ngetren-ngetren itu pakai-pakaian ngetren-ngetren itu dulu mungkin masanya ada masa celana yang sempit sekali jangankan botol apa, pensil satu aja sulit masuk tapi suatu saat ganti masa ganti celana komprang Jangankan pensil botol lima masuk <laughs> coba yang celana sempit itu masukannya kayak apa itu pakai kresek itu saking sulitnya masuk uh. ini kuliahnya jadi terlambat kemudian jadi <laughs> masya allah ngurusi eh, apa namanya tren mode ini coba itu dari kaum muslimin bukan bukan Pakaian-pakaian cabang olahraga yang mini-mini Yang menampakkan aurat dari kaum muslimin Bukan Itu rata-rata dari ashabul jahim Oleh karena itu apa? Oleh karena itu Syekhul Islam membuat sebuah buku Diberi judul Iktidak asirat as al-mustaqim mukhalafatu ashabul jahim Tuntutan Mengikuti jalan yang lurus yang kita minta setiap hari ihdin azharatul mustaqim itu adalah menyelisihi ciri khasnya ashabul jahim, menyelisihi ciri khasnya penduduk neraka. Coba kebudayaan-kebudayaan import yang merusak itu kita filter, kita tolak maksudnya bukan kita filter kita tolak dengan memberi dengan memberi pencerahan kepada masyarakat tentang hadis ini, tentang bab ini. Insyaallah akan perbaikan sedikit demi sedikit bahkan mungkin besar demi perbaikan besar langsung akan apa? nampak insyaallah taala. Coba adanya pasar yang campur baur antara wanita dan Laki-laki Apakah itu budaya dari kaum muslimin? Tidak, itu impor Adanya mol-mol dengan para penjaga Yang menampakkan aurat dan berhias Apakah itu budaya kaum muslimin? Enggak, itu impor Jadi Sudah selayaknya lah Saya ulangi Selayaknya lah kaum muslimin ini Memiliki keperibadian islami yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus Jangan sampai kita sudah uh, pernah dijajah fisiknya, kemudian dijajah uh, apa <coughs> budayanya, dijajah ideologinya, dijajah dan seterusnya oleh <coughs> Yahudi dan Nasara atau oleh orang-orang yang semisal mereka. Coba yang e, suka pawe kesana kemari tanpa mikirkan kapan sarapannya, kapan makan malamnya, kapan yesusnya pakai apa namanya pakaian copan camping e, lubang sana lubang sini pakai pespa pun pespa pespatimpoi dului dengan apa aksesoris apa aksesoris rongsokan dari mulai botol-botol apa dandang-dandang pecah barangkali ya. ditaruh rong-rong-rong-rong-rong barang-barang kesana kemari itu. Dengan apa Dengan rambut peta kanan peta kiri itu Itu dari siapa itu Sulit gak pakai kayak gitu Berjom-jom pawai Gak makan kemudian tidur di trotohan Di emperan gak tahu makannya juga Karena mungkin punya Apa namanya punya ideologi Senasib seperjuangan Lapar satu lapar semua Walaupun di antara mereka ada orang Anaknya orang kaya Dan seterusnya coba seperti itu Itu kan satu corok, dua menyulitkan, tiga membahayakan, mungkin ketemu sama temannya atau dengan geng lain kemudian tawuran, atau mungkin kemudian apa nodong eh, orang di tengah jalan atau dan seterusnya. apalagi kalau ditambah eh, no, eh, jadi supporter <tantik> pertandingan sepak bola, pulang-pulang tinggal nama, punggalmu tinggal eh, apa namanya? namanya sehingga dia mati, dia itu dia mati. Nah, ini seperti ini sudah terkumpul dah, Jorok sulit membahayakan. Diikuti juga, diikuti juga. <tuh> Jadi mulai pertamanya diikuti gaya main bolanya awalnya. Kemudian Kakuma apa sepatunya? Coba gigi sepatunya ada berapa? Oh, dicontohlah. Kemudian akhirnya apa benderanya? sampai ke spray-spray ter apa? Hah. Ter sipgo semua pakai setan merah. Nah ini. Ya Allah, setan itu perintahnya dijadikan musuh, bukan dijadikan teman tidur. Enggak ada dalilnya. Setan itu jadikan temanmu sebagai sebagai musuh. Di dalam dalil itu itu perintahnya lah kok dijadikan tempat tidur dijadikan jaket kemana mana dibawa dipromosikan setan merah sampai nasi goreng pun pakai nasi goreng setan misalnya ini, masyaAllah saking sedikitnya edukasi pendidik aqidah itu sampai seperti ini yang mestinya di apa diskreditkan dimusuhi malah dimulia muliakan seperti itu dari mulai model Sepak bulanya yang disukai awalnya itu Sedikit demi sedikit dibisik bisnis setan akhirnya nyontoh Apa sepatunya Nyontoh kaosnya Sampai nomor kaosnya pun juga sampai hafal Belum tentu ketika ditanya Al-Ma'idah itu surat keberapa nomornya enggak hafal Tapi kalau pemain ini Nomor punggungnya berapa hafal Alang kabut itu Dalam Al-Quran surat nomor Keberapa enggak hafal bisa jadi tapi kalau Fulan pemain kafir itu nomor berapa nomor punggungnya hafar bahkan apa namanya sampai aksesoris gantungan kunci pun juga berkaos nomor jadi e, pemain kebanggaannya hal-hal yang sepele diikuti sampai pun kalau seandainya shootingannya ini ya ini prediksi saya ini kalau seandainya shootingannya itu bukan sedang main bola saja Yeah. Sotingannya uh, Tentang <kuh> Apa namanya Hal yang lebih dari itu ya, Ketika ada sotingan Pemain sepak bola Bagaimana membina rumah tangganya Akhirnya diikuti Bagaimana pacarannya Akhirnya diikuti Seandainya sotingan yang diarahkan ke bagaimana Saat dia di WC Akan diikuti pula Seandainya masuk ke lubang top akan diikuti Karena saking kagumnya Saking ngefannya Maka ikhwan billah rahimahni wa rahimahkumullah Tasfiah dan terbiah itu kuncinya Untuk merubah masyarakat Tasfiah membersihkan Hal-hal ah, yang mengotori Akidah Muamalah, ibadah Dari kaum muslimin Dan terbiah ...mendidik kaum muslimin di atas akidah yang murni, agama, apa, e, ibadah yang murni, muamalah yang murni yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Mendidik mereka di atas ajaran agama Islam yang murni, maka inilah yang jalan keluar satu-satunya. Oleh karena itu saya mengharap-harap barangkali di hadapan saya mungkin ada calon rektor nantinya, ada calon ilmuwan, ada calon dan seterusnya... E, kalau seandainya bisa diterapkan Di universitas-universitas pimpinan kalian Mau masuk universitas ternama Harus sertifikasi Daurah kitab ut <laughs> Kalau enggak, enggak dapat itu Enggak bisa masuk FKU Enggak bisa masuk fakultas teknik ini Dan itu Nanti kalau apa, mau ngambil Jurusan prodi Atau mau ngambil apa namanya S2 harus sertifikasi Kasus suhat nah, <laughs> Dibajibkan itu Masya Allah dan itu saya dari dulu mengharapkan seperti itu karena dari mana lagi kalau tidak mumpung ketika awal kali masuk masa ospek masih masa nurut-nurutnya <guluh> masa takut-takutnya nggak diterima atau takut-takutnya dikeluarkan ini harus mana sertifikasinya begitu fikih juga begitu minimal fikih masalah rukun Islam itu harus dapat sertifikasi itu masyaallah jadi teknokrat yang apa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baru satu apa? E, dalilnya insyaallah dalil-dalil lain, lain seperti semula saja yaitu habis salat e, habis salat dzuhur kemudian istirahat jam 1 insyaallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.